Pak Didi, selamat pagi Selamat pagi s i l a k a n Ya, ingin komentar Sayang saya l i h Dapat itu, bukankah Kita sedang kagum Terhadap penangkapan yang、uh, Apa p e n c a r i a n terhadap teroris Di lubang jarum mana saja bisa dapat Ini yang nyata m o s n g g Apakah ada prioritas Sehingga untuk yang Penangkapan ini Sulit 山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の a 崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の n 崎 e 山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の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 パーキンパチャカソパギー。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 p a g i Kalau menurut saya lebih baik senjata Sipil itu dicabut, pertama Itu yang melakukan mereka Kadang membagakan n g Dan juga banyak yang mantan-mantan preman Itu, baik pengusaha juga begitu y a n g kedua, pihak polisi juga Untuk Anggotanya, baik jadi Itu yang、uh, t a n d a k a n senjata sering kali di jalan ya. Itu mereka waktu berkendaraan itu senjata itu kadangan diperlihatkan takut mereka nggak tahu dia i t u tidak punya senjata itu berarti sudah premanisme itu juga d i p e r a n g k a n karena juga kita lihat banyak yang kejadian di Jakarta ini itu semuanya itu premanisme yang dari dari dari anggota pol, kepolisian maupun TNI yang melakukannya gitu.、Uh, sekian. Ya terima kasih Pak a r i a n t o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 パレ s マ a アン。 kembali dalam Businessman Opinion Bapak Iwan Selamat Siang Selamat Siang komentar anda Bapak Menurut a a l m m saya k orang baik tidak akan dengan untuk memiliki senjata api、hmm. hanya orang-orang yang aruskan saja ya. Terima kasih baik Terima kasih Pak Dibio Selamat Siang Selamat Siang Bu Silakan t e m a t e m a n kami ya Bu ya biasanya yang m a k a i senjata api itu パカトンジャキキエンスターズのディ n プレイヤー、パカンポリシー、チタリ、パリカジャス、モア、サロ、ヤング、チリ、トアニャ、トタプサーリー、カラサー、パカナ、パカヤシラ、ポキトピサカナ、プカイト、カタナサー、ピカンポリオレ、カマン、カマン、パキンザリー、ジャラマクリ、ジュニア、トプンザリー、ナラ、ライン、ギト、ミジュニア、スプルー、マナジャス、タプンザー、タピ、イト、パラピ、ギト。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 パーティーパーティーパーティーパーティーパーティ a パーティーパーティーパー i ィーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーテ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 Ah Cuma-cuma a nanti kalau ketangkapnya itu pasti senjata elok dari sudut depan semua itu. Tapi l kalau yang organik juga senjatanya aparat juga itu dengan paling-paling i t u Nah itu m、so, a、ah, k a n y a kalau ditolak dulu lah, aspeknya seperti apa, serut dasarnya seperti apa, baru mengambil keputusan gitu loh. Jangan seenaknya, oh ke kelabakan, n g a t u r n y a senjata orang nggak、nah, dijinin lagi s e g a l a m a c a m Ya orang itu kan ada keperluannya, kan ada tes fisikologis dulu k a n orang yang b e r y a t a itu. Karena gampang itu kan, やまかしいパー、ジョニー e ー、アンドレスのまちやん。e ら、パ<音>ー<楽>、アンドレ